Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'humfiruhu Wa min syururi anfusina Wa min sayi'ati amalina Man yahdihillah Fala mudillalah Wa man yudlil Fala hadialah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa la nabiyya ba'dah Yaqulu Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla Ma'asyar al-muslimin Wal-muslimat rahimu'kumullah Tentunya Yang paling istimewa Spesial Adalah Kaum muda Bukan anak-anak muda Karena bukan anak-anak lagi Kaum muda Itulah sebutan yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Ya makshoros syabab. Itu bukan satu dua kali Nabi Muhammad SAW memanggil ya, kaum muda dengan sebutan ya makshoros syabab. Wahai kaum muda banyak hal dikhususkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kaum muda banyak waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kaum muda Ya dan Nabi Muhammad SAW itu memposisikan kaum muda sebagai subjek bukan hanya objek kalau dalam bahasa santri kaum muda itu bukan hanya menjadi mafulun bihi namun diperjuangkan betul supaya kaum muda menjadi alfa'il menjadi fa'il ya. kalau kaum muda menjadi maf'ulun bih objek ya seperti rata-rata kaum muda di zaman sekarang maunya diperhatikan Tuntutannya Dipedulikan Apa yang diinginkan Dipenuhi dan diwujudkan Tau muda zaman sekarang Tuntutannya banyak sekali, ingin ini, ingin itu, maunya dimengerti, maunya dimaklumi. Ya. Tapi kalau seperti itu terus, mau sampai kapan? Ya. Kau muda itu bukan hanya objek. Kau muda itu dididik dan diarahkan oleh nabi muhammad sallallahu alaihi salam itu juga menjadi subjek menjadi fa'il pelaku maka pertanyaannya sederhana wahai anak muda apa yang sudah engkau berikan untuk islam manfaat apa yang bisa engkau hadirkan dalam kehidupan untuk dirimu sendiri untuk orang tuamu untuk masyarakatmu untuk lembaga pendidikan yang sekarang ini belajarmu untuk agamamu apa yang sudah engkau berikan Kalau terkait dengan orang tua, anak muda yang kaum muda ya kaum muda yang apa? Wataknya hanya objek. Itu kaum muda yang cuma minta, minta, minta, minta, minta, minta. Adanya yang menyalahkan orang tua. Kenapa tuntutannya tidak diberikan? Kenapa keinginannya tidak dikasihkan? Minta dibelikan ini, minta dibelikan itu, minta dikasih ini, minta dikasih itu, minta dikirim ini, minta dikirim itu. Tetapi kalau ditanya balik, apa yang sudah kau berikan untuk orang tuamu? Kebahagiaan? Tidak. Hal-hal yang menyenangkan? Belum yang membuat kedua orang tuamu menangis bahagia kapan ya. itu cara berpikir kaum muda yang objek itu begitu ya. padahal harus menjadi pelaku subjek juga ya. kita hidup di pondok pesantren contoh kata di pondo pesantren anwarus sunnah petanahan kebumen kalau kaum muda yang cara berpikirnya objek, itu hanya berpikir kurang dan cacatnya yang ada di pondok itu. Pondok kita kurangnya ini, kurangnya itu. Menu makanannya bukan sesuai selera santri, tetapi sesuai selera yang masa. Ya. Masjidnya tidak luas, ruang kelasnya tidak ideal, pelajarannya terlalu sulit, ustadz-ustadznya begini dan begitu, ya. lingkungannya semua dituntut untuk menyesuaikan apa yang diinginkan oleh si santri yang muda tadi. Tapi kalau ditanya balik, apa yang sudah engkau berikan untuk pondok pesantrenmu? Manfaat apa yang sudah engkau lakukan. Untuk tempat belajarmu. Apa? Yang itu akan tercatat sebagai amal kebaikanmu. Yang itu akan tertulis. Sebagai. kesalehan Yang bersifat jariahmu. Apa? Maka kau muda itu harus berpikir menjadi subjek, pelaku. Jangan hanya objek. Jangan hanya jadi makmum. Tapi kapan engkau siap menjadi imam? Ya. Doa orang-orang yang beriman kan begitu. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Itu kan doa kita. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai imam. Teladan, panutan, pemimpin. Lil muttaqin. Untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Itu doa. Ya. Kita diajarkan untuk membacanya. Dan kita sudah sering melantunkannya. Wa lil muttaqina imama. Jadi di depan. Bukan di belakang. ikut andil, bukan menuntut dirinya lah yang harus dipikirkan. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang paling mengerti dan paling memahami kaum muda. Maka Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya yang masih muda-muda itu, beliau membimbing, mengarahkan, mendidik, membentuk, dekat, akrab, selalu ada waktu untuk kaum muda. Yang muda-muda bagaimana? Yang muda-muda mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan menjauh. Yang muda-muda semangat untuk meniru dan mengambil ilmu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang muda-muda berusaha untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan di depan semua orang. Tapi di depan Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena kaum muda di zaman dulu Ingin dilibatkan Dan itu Sebuah Kebahagiaan tersendiri Ketika bisa dipercaya Oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam perang badar para sahabat yang masih remaja-remaja di bawah umur mendaftar ikut ditolak oleh Nabi Muhammad SAW jangan lihat mereka ditolak tetapi lihatlah semangat mereka untuk mendaftar keinginan kuat mereka untuk disertakan Bukan kemudian menghindar Menjauh Pura-pura tidak tahu ya. Tapi tetap ada satu Dari sahabat-sahabat muda itu ya, Yang kemudian uh, Bersikukuh Untuk ikut sampai kemudian sembunyi-sembunyi Padahal masih di bawah umur, lihat, dia lahir masih di bawah umur. Adiknya Sahabat Saad bin Abi Wakas radhiyallahu taalaanhu sembunyi-sembunyi. Tapi akhirnya ketika menangis ingin ikut, maka Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam pun mengizinkan berangkat. Dan meninggal dunia juga Gugur dalam perang badar Masih di bawah umur Dalam perang uhud juga seperti itu Remaja-remaja ya. yang masih muda Itu datang menemui Nabi Muhammad Anehi salatu Untuk ikut ya. Dalam berjuang Menjaga dan mempertahankan Islam Ada yang ditolak Yang ditolak menangis Ada yang ditolak Tapi tetap bersikeras ikut Dan memperlihatkan serta menunjukkan Kemampuannya memanah Masih muda Di bawah umur Mempertunjukkan kebolehan Dan kemampuannya memanah Selalu tepat sasaran Titis diterima Yang lain mendengar temannya Boleh ikut, gak terima Memaksa juga untuk ikut Saya bisa mengalahkan dia Saya banting dia Coba tasara'ah Kata Nabi Alaihi Wasallam. Ya sudah Coba kamu kalahkan dia Menang, sudah ikut ya. Itu kaum muda Yang juga berusaha Menjadi subjek Ikut sebagai pelaku Bukan hanya jadi maful bih objek Kemudian yang muda-muda tadi Dalam hitungan 5-10 tahun berikutnya Mereka menjadi pemimpin yang dipercaya Yang dulunya masih anak-anak Kata sebagian orang Tapi karena dididik betul Dan mereka pun semangat untuk dididik Ikut arahan betul-betul wajahan dalil mutakina Jadi pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu masih 18 tahun umurnya ketika ditunjuk dan dipercaya oleh Nabi Muhammad saw memimpin pasukan untuk berperang menghadapi Romawi. Di antara yang beliau pimpin adalah sahabat-sahabat yang senior, yang sudah tua, yang usianya sama dengan usia orang tuanya, dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya. Maka poin pertama pada kesempatan malam hari ini di Masjid al mukhtar Masjid Salak, yang ingin saya sampaikan di sini adalah, wahai kaum muda. Jangan hanya menjadi objek Yang menuntut menuntut menuntut menuntut Tapi jadilah subjek Pelaku Aktif Apa yang bisa engkau berikan Apa yang bisa engkau lakukan Ingat sebaik-baik orang Adalah yang bisa memberi manfaat Untuk yang lain Semakin banyak manfaat yang dia berikan Semakin baik dia Semakin banyak manfaat yang dia bagikan Semakin mulia Di sisi Allah subhanahu wa ya. ta'ala Itu catat Ingat Jangan hanya jadi objek Jangan hanya Menuntut Meminta Maunya begini Maunya begitu Tapi jadilah pelaku Pelaku sejarah Pelaku kebaikan, pelaku ibadah, pelaku amalan saleh, pelaku kemanfaatan Yang kedua Untuk itu mulailah dari hal-hal yang mungkin dianggap oleh banyak orang kecil Karena sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil juga Bisa memberi manfaat. Itu dimulai dari diri sendiri. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Jadilah makmum yang baik. Perhatikan sekelilingmu. Lihat apa yang di dekatmu. Renungkan tentang dirimu sendiri. Apa yang sudah bisa engkau berikan. Untuk orang tuamu, untuk lingkunganmu, untuk pondok pesantrenmu, untuk umat islam, untuk agamamu. Apa sih yang sudah pernah engkau berikan? Mulai dari hal-hal yang kecil. Itu akan membentuk karakter. Itu akan membangun sifat. Kamu di pondok pesantren di Pondok Anwarus Sunnah. Perhatikan air, perhatikan listrik. Perhatikan kebersihan. Jangan dianggap kecil. Itu besar, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Habarnya hidup tanpa air. Bagaimana ibadah kalau tidak ada fasilitas listrik? Betapa terganggunya kita Ketika kebersihan itu tidak diperhatikan Kamu masuk masjid Ada lihat kotoran plastik Jangan diam Jadilah subjek Pelaku Ambil plastik itu Cari tempat sampah Masukkan ke dalamnya Kamu lihat masjid, kamu lihat kelas, kamu lihat teras Siang hari lampu menyala Jadilah subjek pelaku Bukan malah, ini siapa sih yang paling terakhir Kau gak dimatikan, ini piketnya siapa sih Ini pengurus kau gak, gak tanggung jawab Apalagi kamu sampai cuek Iya Enggak peduli Enggak paham Kalau setiap detik Lampu pijar itu menyala Maka di setiap detik itu juga Uang Terpakai Tapi sia-sia ya. Kamu lihat lampu menyala Enggak ada orang Jadi subjek Jalan matikan Kamu melihat atau mendengar suara air dari kamar mandi, tempat lulu, atau dari manapun Kucuk, kucuk, kucuk, kucuk Jangan cuek Jadilah subjek pelaku Kamu cari sumber suara air itu Kamu lihat dan kamu cek Apa yang terjadi Oh ada keran yang belum ditutup Tutup Tandonnya penuh Cari mana saklarnya untuk mematikan Pompa air Kerannya kurang kencang Kerannya patah Cari keran baru Ganti Itu mulai dari hal-hal yang kecil Kamu lihat Al-Quran berserakan Tidak tertata rapi di masjid, Jadilah subjek Jadi subjek Pelaku Pelaku itu melayani kalau objek itu mintanya dilayani. Udah enggak zaman seperti itu untuk kaum muda. Kalau anak kecil, masih balita, iya harus dilayani. Tapi kalau sudah dewasa, baligh, mukallaf harus mulai berpikir untuk melayani Membantu Menolong Melakukan Itu jadi subjek Itu poin kedua yang ingin saya sampaikan Nah Di antara contoh Nomor tiga sekarang Contoh Contoh itu harus nyata Di depan kita ada sebuah kitab, judulnya Riyadus Salihin min kalami Syidil Mursalin Yang menulis siapa, Mas? Siapa yang menulis kitab Riyadus Salihin? Jangan lihat orang lain, jadilah dirimu sendiri. Temennya jangan bisik-bisik Gak baik Siapa Yang menulis Syekh Haluthaimin Kita cek yang lain dulu ya Belum salah, belum bener Yang kacamata Riyadus Salihin Siapa yang menulis Alimam An-Nawawi Kita cek yang lain ini tidak tahu Ini Syekhan Uthaymin Yang sana Riyadus Salihin Sebelah sini Yang menulis Riyadus Salihin belakangnya Pak Jun nah, ini. Siapa yang menulis Riyadus Salihin Al-Imam Al-Nawawi Betul Yang benar adalah Al-Imam Al-Nawawi Al-Imam Al-Hafidh Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An nawawi itu termasuk ulama yang mensyarah menjelaskan kita Riyadus Salihin yang belum tahu tahu malam ini jadi Riyadus Salihin yang menulis siapa? Alimam An tidak oh, ada suaranya Alimam An orang kencanglah anak muda kau lemes mana itu anak muda kau lemes ulangi Sahih Bukhari yang menulis Alimam An Sahih Bukhari Alimam An Nawawi Anak muda kok fokusnya enggak ada, anak muda kok konsentrasinya Lemah Anak muda kok ikut-ikutan Alimam An Nawawi Itu kalian Itu kita Kau muda itu Maunya ikut-ikutan Suara yang paling banyak diarahkan ke kanan ke kanan diarahkan ke kiri ke kiri nggak fokus ini yang diajak bener apa salah saya bukan ingin menyesatkan ingin mengajarkan kepada kalian bahwa itu loh kau muda ya kan? udah jelaslah Syeikh Bukhari ditulis oleh Al Imam An Nawawi mana ada Mas Syeikh Bukhari ya Imam Al Bukhori nah lagi Syeikh Bukhari kok yang menulis alimam an? Oh, dua pendapat Nawawi sama Sebuhori Kamu harus selektif Jangan cuma ikut-ikutan ini Rame kesana, ikut kesana Rame kesini, ikut kesini Kamu harus Mikir juga Bener apa salah Bukan, bukan hanya Ini rame, lagi viral Ikut yuk Bukan cuma karena diajak teman Teman saya Iya itu temanmu Teman yang baik atau teman yang buruk Kamu diajak untuk sesuatu yang lurus atau yang bengkok Perhatikan baik-baik sekarang Jangan sampai salah Alimam An-Nawawi Adalah penulis kitab sahih bukho Nanti balik sedikit sudah bingung Anak muda kok bingungan Anak muda itu jangan bingungan Baru materi dibalik sedikit Kalau tadi kan Karya nah Sekarang kita tulis menulis kitab begitu. Udah sekarang yang lurus-lurus aja Sahih Bukhari Itu yang menulis Alimam Al Loh Rana Suarane Sahih Bukhari yang menulis kitab Yang menulis adalah Alimam Al Buhari. Ah, gitulah, kaum muda, ada suaranya cuma masa kalah sama yang anak-anak muda yang tadi lewat. Hmm? Padahal ngapain mereka? Sholat aja kagak. Ya. Jadi Riyadus Salihin, Riyadus Salihin, ini yang menulis Al Imam An kurang kencanglah. Riyadus Salihin yang menulis adalah Al Imam An. Anawawi bagus, alimam Anawawi. Kita tes tadi, yang belakang sana mas, ya perdua kerjasama boleh. Nah, ya betul sama temanmu yang satu tadi. Nah, perdua kerjasama boleh. Tadi saya sudah menyampaikan dua poin. Poin pertama. Membaca boleh silahkan Nah itu catat baik-baik Janganlah menjadi objek Tapi jadilah sub -subjek. Objek itu maf'ul fi Maunya Menuntut minta ini minta itu Minta ini minta itu Tapi jadilah sub -subjek. Subjek itu memberi ini memberi itu Melakukan ini melakukan itu Yang nomor dua Sebelah sini mana yang muda-muda ini, nah ini mas kacamata ini, depannya palung hito dipegang punggungnya palung hito, minta tolong punggungnya ini dipegang, tekk nah kamu berarti mulailah dari hal-hal yang kecil supaya kamu itu tidak terbebani untuk melakukan sesuatu yang besar, padahal belum waktunya biasakan dulu untuk melakukan hal-hal yang kecil Supaya besok ketika melakukan hal yang besar Tidak sulit dan tidak berat lagi Dari yang kecil dulu Bertahap dia ya. Dan itu harus dimulai Dari sekarang Bahkan seharusnya dari kemarin-kemarin ya. Maka seharusnya santri-santri itu Ini mudirnya mana? Perwakilan mudirnya apa ini? Ustadznya? Jangan usah ah, Jangan, bukan itu yang saya tanyakan saya tak mau bukan beliau yang saya tanyakan. Ini yang Ustaznya siapa di sini yang tahu jawab? Yang paling tinggi kedudukannya siapa di sini? Saya Pak Jun? Yang ada sekarang? Ustaz Luqman ada enggak Ustaz Luqman? Ustaz Luqman? Enggak ada. Selain Ustaz Luqman? Siapa? Siapa? Ustad Yazid, yes, yes. mana? Mas Yazid, Ustad atau Ustad Yazid mana? Yazid siapa ini yes, yes. Ya, Yazid bin siapa? Yazid. Bin, Sudarmin. bin Sudarmin. Mana Yazid bin Sudarmin? Di mana? Mana muda? Apa? Hilang. nanti setelah selat isya santri gak boleh pulang siapa yang mau tanggung jawab ini siapa mas siapa pak jun yang muda juga jangan pak jun lah <tuh -tuh. pak jun sudah cukup tua siapa saya mau kasih tugas belum boleh pulang sebelum nyetorkan tugasnya amih hamzah yang mana amih hamzah Santri nanti tidak boleh pulang sebelum nyetor di meja ini. Meja ini store. Tulis nama asal daerah kelas. Amzah ya, nggak boleh pulang. Tulis di atas secarik kertas, kumpulkan di atas meja ini. Lengkap nama. Asal daerah kelas Dan Satu baris boleh dua baris boleh Apa yang akan engkau Lakukan untuk pondok pesantren Anwaru sunnah Jangan sepuluh tahun lagi Jangan lima tahun lagi Dalam satu pekan ini Jangan ikut-ikutan temanmu punya rencana sendiri. Apa yang akan nanti, nanti mas. Bu, sekarang, sekarang taklim dulu. Nanti, setelah sholat isya, tulis. Mau dikasih contoh nggak? Mau dikasih contoh nggak? Kasih contoh. Besok pagi selama satu jam saya akan berkeliling pondok, mengumpulkan sampah-sampah plastik dan sebagainya. Saya masukkan dalam plastik, tak tumpuk di mana. Itu contohnya. Contoh kedua mau. Tapi yang saya contohkan gak boleh ditulis. Enak hey, men. Namun namanya ikut-ikutan saya itu. Itu namanya objek. Bukan subjek. Cuma ikut-ikutan. Walaupun kebaikan. Kasih contohnya kedua. Ya, besok sore. Saya akan membersihkan. Kerak-kerak di dinding. Kamar mandi. Bukan piketku kok nah, Itu objek berpikir seperti itu Kan ada bagiannya sendiri Itu objek namanya Kan ada pengurusnya Itu objek namanya Kamu harus jadi subjek Satu lagi contoh ya Nanti habis loh Satu lagi Besok saya akan mengajak dua teman saya Untuk membersihkan kipas angin Ah itu kan banyak debunya apa enggak itu banyak enggak ya. yang sana banyak debunya enggak ya. di pondokmu kipas anginnya banyak debunya enggak ya. banyak enggak ya. enggak ya. tak cek nanti dari sini jangan enggak enggak lah besok saya akan mengajak dua teman membersihkan kipas angin itu itu namanya subjek mulailah dari hal-hal kecil di sekitarmu di sekelilingmu ya. ini waktunya habis atau pertanyaan, kalau pertanyaan jangan dululah mengganggu namanya baru menyampaikan materi, udah ditanya Terus nah. nanti konsentrasi dengan yang saya sampaikan, gak usah cari masalah baru dulu nanya-nanya yang lain lagi hmm konsentrasi yang saya sampaikan sudah bagus gak usah, gak ada pertanyaan malam hari ini saya yang nanya sama kalian justru mulai dari hal yang dianggap orang itu kecil dulu yang ada di sekitarmu kamu mulai nata, buku, bersih-bersih nulis itu dari hal-hal yang kecil dulu kamu usul kepada pembina mu, ustadz mu Bisa kami ingin membuat tulisan Ya, menggunakan papan kayu atau kardus atau apalah. Nanti kan bisa dikonsultasikan. Apa? Pengin tak tulis jagalah kebersihan. Nanti tak tempel di sana boleh Ustaz? Boleh. Gitu. Kalau di tempat wudu nanti kami pasang tulisan pakai pilok atau yang penting bagus Ustaz. Ya, kan? Berhematlah menggunakan air. Boleh enggak Ustaz? Boleh. Itu namanya subjek, mikir Kurang kasar ya? Apa? Sudah cukup kasar? Ini supaya kamu itu bangun dari tidurmu Mas, pemuda ya kan? Supaya bangun dari tidurmu Kamu itu pemuda Kekuatannya besar Kesempatanmu banyak Mikir, apa yang bisa saya lakukan ini Untuk Islam Bukan untuk dirimu sendiri Bukan untuk pribadimu Bukan untuk pribadimu Ya kan? Jadi dua poin sudah saya sampaikan tadi. Pertama, jadilah subjek. Jangan cuma jadi objek. Keterangannya sudah. Nomor dua, mulailah dari hal-hal yang kecil. Di sekitarmu dulu. Nomor tiga, saya ingin menyebutkan contohnya. Contohnya siapa tadi? Alimam An Nawawi. Alimam An Nawawi itu subjek yang luar biasa. Karena beliau sudah menyumbang. Untuk Islam Karya-karya yang luar biasa Sekarang mana ada Pondok pesantren yang tidak mengajarkan Kitab karya Riyadus, kitab karya Kitab Alimam Nawawi Tidak ada Semua Pondok pesantren Dengan berbagai macam Faham dan latar belakang mereka Alimam Nawawi itu bisa diterima Di kalangan Ahlu Sunnah Diterima Yang bukan Ahlu Sunnah Tetap karyanya dibaca Muslim manapun pasti kenal Alimah Manawawi Tahu gak meninggal dunia itu usia berapa Alimah Manawawi Masih muda 45 tahun 45 tahun itu masih muda Beliau lahir tahun 631 Coba dihitung Dihitung mas, tulis Ayo mana, gak ditulis Lahir tahun 631 Lahir tahun 631 Udah Menjadi Pemimpin Lembaga pendidikan Namanya Darul Hadith Al Asyrafiyah itu sebuah madrasah besar di Damaskus. Kalau kita bilang sekarang pondok pesantren, tapi bukan pondok pesantren kecil. Ini pondok pesantren besar di Damaskus tahun 665. Pertanyaannya, berapa usia Al Imam An-Nawawi ketika menjadi direktur Madrasah Al Asyrafiyah? Tulis, hitung, berapa? Katanya lo, jangan pengong, jadi subjek, jangan jadi objek. Yang belum ditanya, saya tanya, berapa mas, umurnya mas? Berapa? Nah, kamu nggak nulis nggak masalahnya. Berapa mas, yang baju putih? Ayo, iye, nggak nulis sih, kamu mas, yang baju hitam. 34 tahun Oh kamu itu 34 tahun Berapa mas? Berapa? Alimam Nawawi ketika menjadi pemimpin Pondok pesantren Darul Hadith Al Ashrafiyah Umurnya berapa? 34 Ikuti ikutan kamu itu Berapa mas? Mas mas Umurnya Alimam Nawawi ketika Memimpin Pondok Pesantren Al Ashrofiyah, di masa umurnya berapa? Empat tahun malam. Seng bener wah eh, ini sudah habis pah waktunya. Disuruh, apa mau maunya disuruh. Mengganggu itu namanya. Konsentrasinya jadi pecah itu. Berapa mas umurnya mas? Kompak tahun jadi pemimpin. Bisa jadi ya Saking hebatnya poh Lahir 631 Menjadi pemimpin pondok pesantren Al-Asrafiyah Di tahun 665 Jadi 60, 600 nya kan sama Berarti 65 Dikurangi 31 Ketemunya 34 Betul mas, aku tadi gak bilang salah kok dicek rekamannya Apa aku bilang salah? Enggak. Ini saya bilang, "Ha, 34." Bayangkan, Alimam An-Nawawi usianya 34 tahun, itu sudah menjadi pemimpin madrasah besar di Damaskus. Yang belajar bukan seperti kita-kita anak-anak kecil begini. Yang sekolah di Madrasah Al-Syarofia itu para penghafal Quran. Para penghafal hadis, Bahkan dalam biografinya disebut. Waliyah rahimahullah masyakhata. Masyakhah. Berarti memimpin para syekh. Artinya apa? Dewan guru. Para pengajar. Di madrasah al-ashrofi. Waktu itu. Itu para masyayih. Ulama Ulama besar di zamannya, tapi yang memimpin siapa? Alimam An Nawawi Rahimullah. Umur 34 tahun itu sudah dipercaya menjadi pemimpin sebuah madrasah besar yang bukan hanya mengelola santri-santri, tetapi di situ para ulama, para masyayikh. Sampai kapan itu? Ilah an mada sampai meninggal dunia. Rahimahullahu taala. Tadi beliau meninggal dunia usianya berapa? 45. 45. Bagus, Mas. Semangat begitu. 45. Berarti menjabat sebagai pemimpin madrasah berapa tahun? 11. Pinter Mas. Barokallahufik. Lanjutkan kepintaranmu itu. Jangan sampai rusak ya. Jadi selama 11 tahun Artinya dipercaya betul Masih muda loh, 34 tahun Ibaratnya di Anwaru Sunnah ini Yang jadi mudir Am Itu sekarang umurnya 34 tahun Siapa sekarang? Ami Amzah berapa? Berapa? 21 Enggak apa-apa, bisa juga itu Jadi yang Usianya 34 tahun sudah jadi Direktur umum Pondok Pesantren Anwaru Sunnah Anwaru Sunnah itu Santrinya berapa? Masih kalah sama Al-Asrofiya Ini nomor tiga Contoh Dan yang namanya contoh itu Bukan hanya satu Contoh itu sangat banyak sekali Tapi malam hari ini Yang kita berikan contoh siapa? Al-Imam An-Nawawi Cukup satu saja Riyadus Salihin Ditulis Alimam An-Nawawi Taala. Di dalam wukaddimahnya Sekarang poin yang keempat ya, Kalau tadi kan contoh Nomor tiga Yang keempat sekarang Terus apa karyanya Alimam An-Nawawi Yang sedang kita contohkan sekarang ini Banyak karya-karyanya ya. Di antaranya adalah Riyadus Salihin Di dalam wukaddimah Alimam An-Nawawi rahimahullahu taala mengingatkan kita tentang tujuan kita diciptakan yaitu untuk beribadah maka setelah amma ba'du al-imam an-nawawi mengatakan Fakat qala allah taala sungguh allah subhanahu wa taala telah berfirman wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqil wama uridu an yudhimun tetapi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah Tiga bait syair Yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala Apa itu? Inna ibadan futana Tallaqut dunya wa khaful fitana Nadharu fiha falamma alimu Annaha laisat lihayin watana Ja'aluha lujatan wa takhadu Salihal amali fiha sufuna Ini kau muda harus mengerti bait-bait syiir ini Apa artinya Innalillahi ibadan futana Sesungguhnya ada hamba-hamba Allah yang cerdas Jadilah kau muda yang cerdas Hamba yang cerdas itu bagaimana Talakot dunia Mereka menceraikan dunia Tidak mau hidup berdampingan Putus Wakaful Fitnah dan mereka sangat takut sekali dengan berbagai macam fitnah yang ada di dunia. Apa yang mereka lakukan Nawarufiha mereka pelajari betul dan mereka perhatikan tentang kehidupan dunia ini. Kesimpulannya, falah ma'alimu ketika mereka sudah betul-betul tahu anha leisat lihayin wapanah bahwa dunia ini bukan tempat tinggal yang sesungguhnya. Kenapa diperhatikan Orang hidup mati Barang rusak Barang hilang Rumah runtuh Jalanan lobang-lobang Jabatan ada masa Ada masanya ya. Segala sesuatu ada keadaan luarsanya ya. Yang hidup pasti mati Itu dipelajari betul Kan di sekeliling kita Oh ternyata kehidupan dunia, dunia ini bukan tempat tinggal yang sesungguhnya. Sehingga jaluhalut jatan. Orang-orang yang cerdas itu memposisikan dunia itu hanya seperti gelombang dalam lautan. Di lautan. Watahu salihal aamalifiha supuna. Sementara amalan saleh itu mereka jadikan sebagai kapal ya. untuk menyelamatkan diri dan bisa mengantarkan sampai tujuan akhir. Itu kaum muda yang disebutkan Alimam An Nawawi dalam Mukot timahnya. Kaum muda yang cerdas itu adalah kaum muda yang mengerti bahawa kesenangan kesenangan dunia itu harus dijauhi. Kesenangan kesenangan dunia itu, kalaupun menggoda, kalaupun merayu-rayu, meskipun memanggil-manggil, itu talakku ditalak, enggak, pisah-pisah putus-putus ya. kenapa kesenangan di dunia ini cuma sementara ya. dunia dengan semua kesenangan-kesenangannya itu cuma ibarat lautan yang penuh dengan ombak kalau mau selamat harus rajin-rajin dan semangat beramal salih pada hadis yang ke 659 ini poin yang kelima dan cukup sampai kelima saja. Poin yang kelima di hadis yang nomor 659. Alimam An Nawawi rahimahullah taala menyebutkan satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala rahimallahu taala wa an abi hurayrata anin Nabi sallallahu alaihi wasallamakala sabatun yuzilluhu Allah fi zillihiy yoomalazillah illa zilluhu ada tujuh golongan. Besok pada hari kiamat Allah memberikan naungan untuk mereka. Hari itu tidak ada naungan, kecuali naungan yang Allah berikan. Matahari didekatkan, panasnya luar biasa. Ya, masing-masing dengan urusan sendiri-sendiri. Ya, masing-masing ingin mencari tempat berteduh, nggak ada tempat berteduh. Pengin nyiup, orang bisa nyiup, nggak ada tempat nyiup, nggak ada tempat berteduh nggak ada yang menaungi tapi ada tujuh jenis orang yang akan mendapatkan tempat nyiuk mereka bisa berteduh di sana yang pertama imamun adilun Seorang pemimpin yang adil dan bijaksana yang kedua washabun nasyaafi ibadatillah kita anak pemuda yang tumbuh, berkembang, besar, dewasa dalam lingkungan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, warajulun kalbuhu muallakun bil masajid. Seorang hamba yang hatinya selalu dekat dengan masjid. Yang keempat, warajulah nita habba filah, idztaba alaihi, watafarrokh alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah bersatu dan berpisah karena Allah. Warajulun daatum raatun datuman sibin wajamalin fakalah ini akhwulloh. Seseorang yang digoda perempuan cantik, kaya, punya kedudukan dan pangkat, dia tolak, dia bilang ini akhwulloh, saya takut kepada Allah. Yang ke enam, Warajulun tasadqa bissadqatin fakfahh hatta la ta'alamashimaluhu. Ma Tunfikuyamino, seseorang yang dia menjadi subjek sedekah, tapi dia tidak mau membanggakan diri, dia tidak ingin dikenal dan dipuji, diam diam dia menjadi subjek bersedekah dia menggunakan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Yang ketujuh, Warajulun Zakarullah Khaliyan Fafazat Ainah. Seseorang yang ingat kepada Allah Ketika dia sendiri Bukan di depan orang banyak Atau ingin diketahui yang lain Tapi cukup dia Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika sendiri Ingat Allah Menangis dia Air matanya berlinang Ini semua tentang kaum muda Tujuh tujuhnya, Tujuh tujuhnya. Itu tentang kaum muda Mulai yang pertama apa? Imamun adilun, seorang pemimpin yang baik Yang adil Siapa yang menjadi pemimpin itu kalau bukan anak-anak muda Dan itu kan sudah ada dalam sejarahnya Yang memimpin itu yang muda Mulai dari hal-hal yang kecil dulu Memimpin di level kelasmu Memimpin di level pondok pesantrenmu Memimpin di level keluargamu Memimpin di level komunitasmu Sebelum memimpin di area yang lebih luas Dari yang kecil dulu Dari yang Arianya Terbatas Menjadi seorang pemimpin Sampai nanti Betul-betul menjadi seorang pemimpin Yang memimpin umat ini Bagaimana bisa menjadi pemimpin besar Hal yang kecil saja belum layak menjadi pemimpin. Doa kita jangan lupa, waj'alna lil muttaqina imaman. Ini imam, imamun adil. Yang kedua anak muda. Nasya'a fil ibadatillahi Dari kecil pokoknya ibadah, ibadah, ibadah, ibadah. Yang ketiga. Hatinya selalu terpadu dengan masjid. Dari kecil sampai dia muda, masjid terus pokoknya tempat beraktivitasnya, mainnya di masjid, tidurnya di masjid, aktivitasnya di masjid, ya. bukan di tempat-tempat hiburan, bukan di pantai dan di puncak gunung, ya. bukan di mal-mal atau tempat perbelanjaan yang ramai itu, ya. bukan di sirkuit balapan, bukan, bukan di bilik main PlayStation. Bukan di ruang warnet Bukan itu Di masjid ya. Anak muda yang saling mencintai Karena Allah ya. Bukan kau cintai kepada wanita yang Sekalipun belum belum pernah kau temui Yang hanya kenal di dunia maya itu ya. Yang belum tentu wanita sungguhan Bisa jadi dia mengaku-ngaku perempuan Padahal cuma laki-laki Iya -laki. Kamu diminta kirim pulsa, kamu diminta kirim ini kirim itu, kamu kirim. Ditipu, dibohongin, di dunia maya. Ibadahmu dirusak, imanmu dikacaukan. Kenapa? Mencintai seseorang bukan karena Allah Subhanahu Wataala, karena hawa nafsumu, karena syahwatmu. Yang berikutnya apa? Yang akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang menolak dengan tegas Walaupun dia yang dicari Meskipun dia yang dikejar-kejar Meskipun dia yang digoda Walaupun dia yang ditawari Perempuan cantik punya jabatan kedudukan Dia yang mau Dia yang mengejarmu Tapi faqala ini Allah, Saya takut sama Allah Bukan malah kebalikannya Kamu yang mengejar-ngejar kamu yang meminta-minta. Kamu yang mengemis-nemis. Kamu yang hancur perasaanmu karena ditolak. Kamu yang ingin bunuh diri atau minimalnya depresi karena diputus. Kau muda zaman sekarang. Gara-gara perempuan mengakhiri kehidupan. gara-gara perempuan yang tidak tahu diri laki-laki bunuh diri masa depanmu yang panjang itu kamu korbankan hanya karena urusan perempuan berikutnya anak muda yang senang sedekah daripada yang halal dari pekerjaan yang sesungguhnya bukan karena dari hasil yang haram banyak anak muda sekarang Berpikirnya Inginnya pintas Inginnya serba Instan Maunya tidur makan dapat uang Ya dari mana Mau yang bekerja serius Dan seharian aja belum tentu dapat uang Kamu berpikirnya Udah pokoknya usaha jual beli online Posting ya kan? Mengenai menerima pesanan nanti tidur bangun sudah ada yang transfer mana ada hidup dunia seperti itu gak ada perlu perjuangan itu ya. zaman sekarang banyak yang muda-muda itu inginnya pintas sekarang yang sangat menakutkan itu judi online namanya hanya dengan 2 ribu rupiah kamu pasang taruhan hanya dengan 10 ribu kamu ingin dapat slot Kamu ditipu itu sistem bandar-bandar judi itu. Dalam satu hari itu bisa miliaran rupiah di Indonesia. Didapatkan oleh bandar-bandar judi itu. Dari mana? Ya dari 2000-2000 itu. 2000 kali 50 juta penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia kan 200 juta lebih. 250-250 juta Yang main judi berapa juta Gak usah 50 juta, 1 juta aja Yang main judi Tiap-tiap orang itu pasang Cuma 2000 rupiah 2000 kali 1 juta berapa? Berapa? Berapa? 1 juta x 2000 Berapa mas? Nah orang takon babak-babaknya kayak berarti berapa 2 miliar dua ribu juta ya dua juta dua miliar sehari itu kalau yang main 1 juta padahal yang main lebih dari 1 juta ya. dari dua ribu itu kalau pasang dua ribu nah, kalau pasangnya sepuluh ribu kamu nggak merasa kehilangan dua ribu dua kamu nggak merasa kehilangan sepuluh ribu 10 ribu itu sistem, mas. Judi online itu kamu ditipu. Kamu disuruh buat akun, nanti dikasih saldo 100 ribu. Tapi saldo 100 ribu itu gak bisa diambil. 100 ribu itu kamu gunakan untuk pasang judi. Itu sistem itu udah diatur dengan komputerisasi itu. Orang yang main judi online pertama kali, itu pasti menang. Gak mungkin rugi, Pasti. Pasang 10 ribu, menang 200 ribu. Wah, tapi belum bisa diambil. Ya, tapi yang kedua masih menang, ketiga masih menang, keempat kalah. Sudah penasaran. Pasang lagi, kelima menang, keenam menang, tujuh kalah. delapan menang, sembilan menang, ini kalah terus. Kamu udah ketagihan. Ah, paling dua ribu, paling dua ribu. Paling, Paling Tapi itu 2000 kali berapa juta orang. Itu miliarannya si bandar itu. Ya. Cara yang haram. Ya. Itu jerat-jerat setan zaman sekarang itu. Ya. Mungkin kalau ada pemuda, nganggur, gak kerja. Tapi bisa beli rokok, bisa beli pulsa, kesana kemari main. Nah, udah. Itu pasti caranya haram gitu. Kemudian yang terakhir adalah Warajulun Zakarullah kalian fawaldo caina. Seseorang yang ketika sendiri dia ingat Allah menangis dia, bukan ketika sendiri malah bermaksiat. Ketika sendiri malah kesempatan bukan. Ya. Oleh sebab itu, kaum muda hafidhohumullah. Ya. Dari lima poin yang saya sampaikan tadi, intinya nomor satu. Karena dua, tiga, empat, lima itu hanya pengembangan saja yang paling penting yang harus dicatat itu apa? Ingat baik-baik. Jadilah subjek. Jangan jadi objek. Tahu kan subjek itu berbuat memberi. Bukan jadi objek itu cuma pikir muang, pikir aku begini, Ustadz begini, pengurus harusnya begini. Tapi apa yang kamu lakukan? Ya, yeah. kita mulai malam hari ini. Setelah salat Isya nanti jangan ada yang pulang. Boleh pulang? Kalau sudah setor ke Ami Hamzah. Ami Hamzah nanti di sini kamu cek Ami Hamzah nama ya, kelas asal daerah. Nanti saya ingin tahu. ini besok pas kajian pertama saya sebagai pembuka taklimnya Ustaz Abdul Rahman Lombok nanti akan saya bahas hasil dari jawabanmu malam hari ini. Kalau enggak nulis enggak boleh pulang Ami Hamzah. Suruh jadi markot Masjid Al Mukhtar sini bersih bersih ngepel ngepel dan segala macam nulis dulu satu kertas jangan ikut ikutan temennya jangan yang umum umum umum umum tidak saya terima mas Samzah umum itu saya akan membela Islam wah itu saya tahu itu saya tahu saya akan menjadi santri yang baik di Anwarus Zuna paham saya itu tapi yang spesifik apa apa gitu. apa mikir malam hari ini wallahu a'lam bi itu yang bisa saya sampaikan mudah mudahan bermanfaat ya. Semoga kita semua bisa terbebas dan selamat dari jerat-jerat se setan ya. Wallahu a'lamu shawabul qawli hadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illantastamkir ka watu bilaihi. warahmatullahi wabarakatuh.